dirin sekalian saya minta maaf masih jet lag ini ya baru kembali dari tanah suci jadi masih adaptasi sehingga belum mungkin ada empat amalan yang wajib kita miliki, tidak bisa tidak pokoknya kalau ingin bahagia Ingin mulia, ingin selamat Enggak tahu yang empat ini Berarti enggak ada tuh bahagia Karena hari-hari yang kita jalani Pasti cuma empat kegiatan Satu Kita akan berbuat kebaikan Benar Karena kita bukan setan Pasti ada kebaikan yang kita lakukan Di antaranya sholat dan lain sebagainya tapi berbuat baik juga belum tentu membahagiakan kecuali ada kuncinya ada yang berbuat baik ujungnya jadi berantem tuh ada yang berbuat baik ujungnya jadi musuhan karena gak pakai kunci nah kunci berbuat baik adalah ikhlas jadi siapapun yang tidak tahu ilmu ikhlas dan tidak berusaha ikhlas, maka tidak akan menikmati kebaikan yang dia lakukan. Karena nikmatnya dari sebuah amal adalah ikhlas. Dua, yang kedua yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini sepenuhnya, ada berusaha menghindar. Ini wajah-wajah maaf ya, jangan tersinggung. Ini pasti bikin dosa ini wajah ini. Ya. Saya tidak mengatakan wajah ini wajah berdosa Tapi wajah berlumuran dosa Acungkan tangan yang tidak punya dosa Yang sedikit Yang sedang acungkan tangan yang merasa banyak dosa Kenapa Bapak gak ngacung? Karena saya banyak sekali <tik> Tapi dosa yang sudah terjadi Pak Bisa membuat Allah gembira loh Bahkan bisa menjadi orang yang dicintai Allah Innallaha yuhibbut pawa bin awa yuhibbut mutathahirin Sesungguhnya Allah sangat mencintai Orang yang tobat Dan mensucikan diri Jadi ada orang yang bisa dicintai Allah Karena dosa yang sudah terjadi dan taubat jadi dosa itu bisa bikin petaka atau bisa bikin dicintai Allah kalau sudah terjadi ah kalau gitu saya mau bikin dosa lalu saya taubat nah baru aja rencana dia mati tiga ilmu wajib kita miliki adalah ilmu kita ini pasti dapat nikmat dari Allah setiap saat Benar? Sering atau kadang-kadang nikmat dari Allah? Sering atau setiap saat? Nah, Tapi kenapa nikmat setiap saat tetap menderita? Karena kita kurang ilmu yang ketiga Yaitu ilmu syukur Jadi kita bukan kurang karunia Kurang syukur. Oh, karunia. Ngapa saja udah karunia. Ini rambut ke atasnya karunia, ke dalamnya akarnya karunia. Coba kalau cuman atasnya aja enggak ada akar. Selesai sekandinesir benar. Gimana kalau cuman akarnya aja enggak ada rambut? <tuh> ada jarum colokin kesini cep oh itu nikmat tuh hadirin waktu tangan ditarik ini perintah tangan perintah otak kalau kurang ngerti gini nih hadirin kalau ngerti begini mau masuk neraka atau masuk surga bulat ini tangan aw Nah, ini perintah otak atau perintah tangan? Otak. otak. Berarti masuk ke sini, langsung ngasih informasi ke otak, ada yang nancep tuh, jarum, bahaya, tarik tangannya, perintah lagi ke sini. lari. Mulut, perintah otak, buka mulut, keluarkan suara, Au mata ngemelet sedikit, aww. Masya Allah, itu nikmat real time, tepat waktu. Gimana kalau telat? Cep, ah oh telat, nah, ketawa ini nikmat nih. Saya ngomong ditangkap oleh telinga, kirim ke otak, lucu. Kamu harus ketawa sekarang juga, hehe. Eh. Dan rumit untuk ketawa tuh pak. Paru-paru harus neken udara. Pita suara, Hu otot ini harus meregang. Hu Tangan mulut. Hu itu rumit luar biasa dan itu nikmat. Bayangkan kalau telat sini di jalan baru ini lucu nih ketawas. Kan masalah ada di toilet ketawas. Kita jarang merasakan garuk-garuk ini sebuah nikmat. Ini gatal Pak di sini dan bisa tepat kena gatal itu rumit sekali hadirin. Saya punya saudara sakit kena tumor di otak, mau menggerakkan tangan tepuk tangan aja enggak kena-kena Pak. Enggak bisa. Begitu sulitnya nepuk tangan sebelah padahal kelihatan. Mau pakai kerudung karena perempuan enggak bisa masuk. Karena perintah dari otak ke tangannya sudah tidak sinkron. Kita jarang menganggap itu sebuah nikmat, benar? Bisa nganggukin tenikmat? Coba kalau ngangguknya terlalu tidak terkontrol, masya Allah. Kenapa, saudara kurang bahagia? Karena kurang sibuk, lebih sibuk mikirin yang nggak ada, lebih sibuk mikirin keinginan yang belum terpenuhi. Lebih sibuk memikirkan iPhone 8 yang belum dibuat jaman ya? atau Samsung Note 8 plus yang belum dipasarkan dia dari sekarang sibuk mikirin istri orang selamat menderita bagi orang yang tidak tahu syukur mah enggak ada cerita bahagia enggak ada enggak ada mau punya apapun dunia ini bisa. Gak bisa bahagia karena nikmat itu datangnya bukan dari dunia dari syukur sampai di mana tadi dan yang keempat ilmu wajib itu adalah ilmu sabar karena sudah jaminan Pak hidup ini akan ada musibah auzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum Bilshaih min al-qalb wal-junih wanazim min al-amwa wal-anhuz wal-samarat wabashir shohir. Alladina idha asobatum musibah kalu inna lillahi wa inna ilai rojiun gula ikh aadhihim dan pasti akan ditimpakan kepada kita. Bishai sedikit. Sedikit. Sedikit yang mencekam. Kekurangan makanan. Harta, jiwa, buah-buahan. Dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa yang sabar? Yaitu yang ditimpa musibah. Mengatakan. Innalillah wa inna ilaihi rakyat. Kami ini milik Allah dan kami semua kembali kepada Allah. Tidak merasa memiliki dan tidak punya tempat kembali selain ke Allah. Lihat udhanya. Ula'ika alaihim mereka itulah yang mendapatkan sholawat. Keberkahan yang besar, limpahan kasih sayang dan petunjuk dari Allah. Berkah ujian. Jadi ujiannya kecil, di belakangnya besar. Kayak kunci itu, cekleknya dikit, tapi pas kebuka ruangannya besar. sampah Udahlah hidup mah, gak usah terlalu banyak. Segala dipelajari sebelum yang empat ini. Sekarang jago apa aja, jago ekonomi, jago teknologi, gak punya ikhlas, gak punya tobat, gak punya syukur, gak punya sabar yang gak punya apa-apa selain derita Gak mungkin semuanya sekaligus Kunci-kuncinya aja mau Yang jelas hadirin Mau atau tidak Kalau mau mau Kalau tidak tidak Jangan bikin emosi hadirin. Apa sih inti dari Ikhlas Inna salati Wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Kunci ikhlas itu adalah putus harapan dari makhluk. Hanya berharap dari jadi kalau kita lebih sibuk ingin dilihat makhluk ingin diketahui makhluk ingin dipuji ingin dihargai, ingin dibalas budi'i, ya selamat menderita lah. Ayo, Latihannya dari sekarang harus banyak rahasia amal tuh. Ya, yeah. kalau semua amalan diketahui ciri-ciri ya itu. -ciri kalau ada orang semangat nggak ada orang nggak ada semangat ciri-ciri itu. -ciri Karyawan yang ambeyan kan gitu. Ambeyan tuh sibuk menonjolkan diri. Ada orang nggak ada orang Allah ada tidak? Jawab. Orang lihat, orang enggak lihat, Allah lihat enggak tidak. Orang tahu, orang enggak tahu, Allah tahu tidak tahu. Orang muji, orang nyaci Kalau kita berbuat baik, Allah suka, tidak. tidak Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Tidak. Ada balasannya? Tidak. Ada balasannya? Tidak. Mungkinkah ada yang kelupaan, Allah ngebalas? Tidak. Mungkinkah ada yang kelewat? Ketukar? Meleset? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi, ya. menolak? Ya. Hmm, tidak mungkin. Wama yama mit kolada rotin, koi royal. Wama yama mit kolada rotin. Hal jaza ihsan, ilal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan munal mpenaja. Itu pun enggak usah rewel lah. Pdlt perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala, beres gak ada yang ketukar apa yang ketukar, mungkinkah takdir ketukar jawab hadirin gak akan. apa yang untuk saya gak akan kemana-mana apa yang bukan untuk saya, gak akan ke saya yang bukan jodoh saya, pasti gak nikah sama saya, yang jodoh saya, udah ada dua, gitu ada itu pasti jodoh saya Enggak mungkin Siapa yang ngejodohin? Sebenarnya enggak usah gitu ketawanya biasa aja ya Yang pengen-pengen Enggak pengen. ada jodohnya, enggak bisa Halo Tenanglah hidup mas semuanya digenggam oleh Allah Yang penting masing ikhlas Saya punya cerita Mungkin teman-teman sudah kebagian bagian broadcastnya Tentang Maaf, neng namanya sama Adi, tahu Adi yang anak SD mau oh, Dharma Wisata udah dapet belum? Udah ya, nah, udah ceritain. Eh. <laughs> boleh saya cerita, ini cerita tentang keikhlasan. Adi SD, bapak saya pengen ikut Dharma Wisata hari Sabtu, itu hari Kamis. Paling lambat bayar besok Jumat. 27 ribu Pak. Kata Bapak, ya Kita minta ke Allah nanti ya. Sholat maghrib jamaah. isya jamaah. Subuh jamaah. Kita doa ke Allah. Minta ya. Maghrib jamaah. Doa nak. Bapak mau ngaminin. Ya Allah. Minta duit. Bapak saya pelit, 27 ribu aja harus sholat maghrib dulu. Kata si Bapak Adi, jangan gitu doanya. Langsung minta, ya Allah saya minta duit. Adi salah, bukan duit yang diminta. Kamu mau dharma wisata? Nah itu yang diminta. Karena pergi itu bukan masalah duit. Masalah Allah mau atau enggak. Ya Allah. Saya minta yang diomongin bapak saya Isya doa Subuh doa Jumat Pagi-pagi udah mau sekolah Adi sini berapa bayar 27 ribu Nih 27 ribu Alhamdulillah Dengerin Adi Uang ini sedekahkan ya, Bayarkan buat temen kamu Yang belum bisa bayar Adi mana pak Adi nanti Allah yang urus. Oh gitu Pak. Lakukan aja deh. Adi. Adi bingung ke sekolah. Bu Guru bayar. Ya di kamu belum bayar. Ini kata bapak saya buat bayar yang belum bisa bayar. Itu belum bayar tuh di. Ya iya buat dia aja Bu Guru. Kamu mana di? Itu dia Bu Guru. Saya juga kagak ngerti. Kata bapak saya. Adi mana nanti Allah yang urus tapi di kalau kamu gak bayar tetap aja gak bisa ikut, kata bapak saya ikut mah bukan kata guru bukan kata bapak, tapi kata Allah kalau Allah mau berangkat, saya berangkat bisa juga kagak ngerti bu sabtu tiba, Adi lesu gak bayar habis sholat subuh gak mandi, Adi kamu gak ke sekolah Kan belum bayar, Pak. Adi, sempurnakan. Eh, Niat udah doa banyak. Kamu udah sedekah. Sempurnakan. Kita lihat nanti seperti apa Allah nolong kamu. ya. Pergi ke sekolah sambil jalan zikir. Lalu ke musolah. Sholat sunnah dua rakaat, Dua doa. Ya Allah, saya udah sampai di sekolah. Ibunya mulai nangis Pak jangan gitu-gitu Amat tuh ngajarin tauhid Sama anak kecil Biarlah bu, Allah juga tahu niat kita Mudah-mudahan banyak hikmahnya Sampai di sekolah Habis duha teman-teman udah naik bis semua KM turun Adik KM naik Kenapa kamu gak naik Saya kan belum bayar Oh belum bayar Berarti kamu jaga sekolah ya. Ya udah. Dadah hadirin. Temen termasuk yang dibayarin, dadah Adi. Adi remuk hatinya. sedih lihat bis pergi, balik lagi ke musola Hmm, ya Allah, gini-gini amat. Masih. Ulang ke rumah, beres dari musola pakai sepatu mau keluar tiba-tiba ada alfad item. Berhenti aja. Di, bis mana? Sudah pergi. Kamu kok enggak ikut? Saya kan belum bayar. Kamu kenapa, Dek? Macet, Di. Jadi ketinggalan. Naik lagi ke dalam, Mak, Bisnya udah pergi. Oh gitu? Ya udah kita susul. Itu temanmu, ya dia belum bayar. Enggak apa-apa, segera ikut. Naik Adik. Masuk, Di. Duduk bener nih mau kemana kita susul bisnya pintu ditutup mulailah adi berlinang air mata ya Allah benar kata bapak saya pergi mah bukan masalah uang kalau Allah mau pergi kita takdir pergi pergi naik al -Fat. ya Allah nangis si ya adi si ya ade ngeliatin ngapain kamu nangis nih baru pertama kali ya naik alpan <SILENCIO> si adek ini emang <SILENCIO> anak kecil banget ini <SILENCIO> sedang dewasa si adek terusin jangan aduh aditu menarik ya allah temen berdesak-desak ibu saya enak begini tiba-tiba di rest area berhenti berhenti dulu ya ibu beli makanan beli makanan buat sarapan buat bekal kasih Adi, teruk di mejanya aduh banyak, nangis lagi si adik. Adi Adi, kamu nangis mulu? kenapa sih ya ngebayangin teman-teman di bis, waya 27 ribu dapat roti satu <tik> Allah aku sayang gak bayar kata bapaknya di rumah kalau si Adi jam 9 belum datang berarti dia jadi pergi takdirnya kalau dia pulang itu sebaik-baik takdir, Allah akan memberikan hikmah. Jam tujuh malam pulang. Apa? Abah, adik, Talas mah? Talas, buat ibu nyi, hoih. Allah, janji Allah benar. Nah, itulah adik. Harusnya kita begitu, ya. Kita mah kebanyakan megang kepada omongan orang. Betul? Ngarap-ngarap ke orang, takut ke orang. Jadi ke Allahnya tuh enggak ada. Padahal apa yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Enggak ada. La haula wa lafu wa ta'ilabillah. Ayo latihan. Mulai sekarang kalau WA enggak dibalas, tenang aja. Ini mau BBM naik, ribut. BBM nggak dibalas, ngamuk. Relax aja, dunia baik-baik. Benar? Kita mudah sekali tersinggung. Sebut monyet tersinggung. Padahal bukan, ya. Itu hidung perkedel tersinggung. Padahal kita tahu perkedel dengan hidung beda. Nggak jelas lah hidup kita. Jengkel, tersinggung, sakit hati, ya enggak punggu aja. Habis tuh waktu kita kayak gitu-gitu. Bener? Karena hati kitanya penuh dengan harapan kemahluan. Ingin dianggap keren, ingin dianggap kaya, ingin dianggap pinter. Ah, capek! Kenapa saudara banyak cicilan? Di antaranya karena pengen dipuji. Padahal yang muji, enggak pernah bantuin cicilannya. Ini mengerikan sekali Ssss. Oh bahagia just the way you are. Ah, sekalinya saya baca inggris itu kok gini. apa artinya? Silakan merokok. Nah, Pak gue Pokoknya PDLTI, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi taala. Apa-apalah orang mau memuji, mau nyaci mau urusan dia. Yang penting mah kita mah Allah suka. Nabi Muhammad aja yang sempurna ada yang menghina, masa kita yang hina asli enggak ada yang menghina. Kita kan hina betulan, hadirin. Nabi Muhammad aja yang akhlaknya mulia ada yang sebel, masa kita yang nyebelin tulen enggak ada yang sebel sama kita. Nah, tinggal perbaiki diri. Saudara belum nyebahin dihina rame-rame, saya sudah eh, Masalahku Sah menurut agama, sah menurut negara, tetap dihina. Yang lain-lain mah, oh, enggak tuh. ada daripin ilham, biasa-biasa. Masa ya. ayo dihina ya. 7 tahun. Itu rezeki saya, Pak. Kalau enggak dihina gitu, gimana ngegugurin dosa segitu banyaknya? Ya. Alhamdulillah. Dua, eh sampai jam berapa nih? Yang satu, orang-orang <tuh> jangan gitu, kerja sana? <tuh> Pokoknya mulai sekarang, latihannya adalah Jangan <tuh> ngarep-ngarep, <tuh> lempang-ngarep fokus lakukan yang terbaik Kalau mau baik sama orang, coba baik bagusan mana buat latihan kita kalau kita berbuat baik diterima kasih atau tidak diterima kasih, tidak diterima, diterima. Ningkat kemampuan kita pasti dibalas oleh Allah. Ada waktunya, ada saatnya. Dua apa tadi tobat. Ini teh punya dosa enggak? Banyak, banyak toh banyak sekali. Nah Rasulullah SAW tanpa dosa seratus kali istighfar. Ini berapa kali? Ketawa, dasar jarang. Kita sekalinya istighfar, lagi jengkel, Pak. Astagfirullah. Gak jelas itu masa obat gitu. Pak, udah dah, gak usah banyak ngomong lah. Kita mah tiap ngobrol jadi dosa, Pak. Saya nih, Pak, kalau ngobrol gitu, udah ngobrol, tak pakur. Ah, susah, Pak. Dosa. Ada ujubnya, ada ria, ada pamer, ada sum'ah, ada ngetawain orang, ada gibah, ada bohong, ada dilebih-lebihkan, ada sok tahu. Ah, sejam ngobrol tuh, bukannya makin bahagia, makin berlumur dosa. Udah, gak musim sekarang banyak ngomong, yang musim banyak istighfar. Beneran lho pak Manlazimah istighfar Ja'alallahu lahu Min kulli ham min farojan Wa min kulli doikin makrojan Waroza'ohu min haithu Layak tasyib Barang siapa yang memperbanyak istighfar Allah lapangkan dari kesempitannya Allah mudahkan dari persoalannya Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga Pengen hati tenang? Istighfar Pengen ada jalan keluar? Istighfar Pengen rezeki yang tidak diduga-duga? Istighfar Astagfirullahaladzim Ampun ya Allah. Kalau Rasulullah tanpa dosa 100 kali Kita cocoknya berapa kali ya? 101 Oh Masul <tuh ternyata> ya <tuh ternyata> 101, <tuh ternyata> 101 pak Kacek satu dengan Rasul <tuk> Ayolah Cobain Pak Yang belum punya jodoh Yang belum punya anak Udah istighfar Beneran Surat Nuh ayat 10 Alhamdulillahiminasyaitonirrojim Faqultustagfiru Rabbakum Innahu kana Ghaffar Yursilis sama Alaikum Berdarah, wajibkan kau bihaguan, wabarin, wajangan kau jantin, wajangan kau anhar. <tuh> ini keutamaan istighfar oleh Allah dibulikan hujan lebat, karunia dibanyakan harta, anak-anak diadakan kebun dan sungai-sungai. Artinya limpahan karunia. Ini wajah paling cocok. Ini wajah istighfar. Saudara, nggak ada lagi nih. Wirid yang paling tepat lah istighfar. Sejauh mata memandang ini benar istighfar semua. setuju? Tidak percaya? Coba pak. Coba pak. Seribu, dua ribu. Saya kalau tawaf milih lantai dua kalau penuh. Satu putaran itu sebelas menit. Berarti tujuh putaran kurang lebih kalau lambat itu sejam setengah. Berapa ribu istighfar itu pak? Enigma <kuh> Alhamdulillah Kemarin Karena hajinya bagian mendampingi Yang jalan kaki Sehari itu Pak jalan bisa 23 km Jalan weh Tapi udah gak capek Karena sering istirahat Istighfar <laughs> Istighfar weh Astagfirullah Astagfirullah Pak eh tiga apa banyak mana kebaikan atau dosa banyak istighfar. ya yang ketiga apa tadi syukur ini kunci-kuncinya aja ya pokoknya rahasia syukur itu pak yang pertama harus yakin nikmat itu hanya milik Allah jadi kayak tukang parkir lah ya banyak mobil nggak pernah sombong ganti-ganti mobil tidak tak kabur, diambil sampai habis, gak sakit hati kenal lo ya si etam kenapa? karena merasa semuanya bukan milik dia titipan aja semua itu milik Allah hadirin udah jangan segala dilihat, pintu ya, ya, Allah teruskan sing yakin semua nikmat itu milik Allah Wama bikum min nikmatin faminallah yang kedua sing lisan ini basah dengan afdhalu doa alhamdulillah jadi doa yang paling afdhal itu alhamdulillah Pak bukan robana atina fiddunya hasanah karena nikmat itu ditambah tuh dengan syukur bukan dengan ingin Alhamdulillah dipuji alhamdulillah dicaci alhamdulillah dicaci tuh Pak karena cacian orang lebih sederhana dibanding kejelekan yang asli tuh, si Bapak si banyak omong alhamdulillah dia nyebut saya banyak omong berarti dia tidak tahu saya banyak hutang banyak cicilan banyak aib banyak dosa banyak maksiat cuma banyak omong Pak Cetek banget, benar. Alhamdulillah. Saya juga waktu dihina rame-rame gitu. <laughs> saya ingatnya, kok ngehina cuma itu-itu aja ya? gitu <laughs> Wadah lah, aib saya banyak, dosa saya banyak. Gak ada yang tahu. Makanya Alhamdulillah. Sehat? Nah, sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit itu penggugur dosa. Doa orang sakit kayak doa malaikat. Dengan sakit bisa silaturahim dengan dokter, apotek dan sebagainya. Bagi-bagi rizki, bisa nyobain jarum suntik. Kemarin saya di sini mantep hadirin jarang lah. Disuntik begitu ya. Sakit, bayar lagi, gak apa-apa. Bisa ketahuan orang yang sayang ke kita, sakit tuh banyak hikmah. Situasi lapang, Alhamdulillah. Situasi sempit, Alhamdulillah banyak kreativitas yang timbul gara-gara kesempitan. Gara-gara kesusahan. Beberapa ibu-ibu jadi ahli tahajud. Karena suaminya lincah lagi. Dulu mah jarang tahajud. Ketika suaminya ketahuan, walaulah Allah. Dan jarang dia. Berterima kasih lo bu sama suami Yang mengantarkan ibu jadi soleha Anda, Bali, Nah hadirin sekalian Syukuri segala keadaan Syukur itu Berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat Kayak berbakti ke orang tua Jangan suka hitung-hitungan sama orang tua Pek-pek aja Pernah ada yang lebaran, karena dia ada kurang, ekonominya kurang kaya saudaranya. Tapi demi gengsi, mau lebaran pinjem gelang ke tetangga. Supaya ada ngimbang lah gitu Pas lagi sungkem tuh, kata ibunya, nak, seumur-umur kamu jadi anak, gak pernah ngasih apa-apa sama ibu, ini gelang keren banget. Ibu pengen. <guruh> udah magelang tetangga. Makanya jangan banyak gaya. <guruh> Tapi kalau ibu mau mau udah enggak usah babibulah. Nah, ibu pengen mobil kamu kasihin. Betul lah hadirin, itu teh syukur. Demi Allah bekal dibukain rezekinya asal ikhlas ya. Kalau suami berbakti ke ibu, bapak, istri harus ridho, karena SOP-nya gitu. Iya, nggak boleh. Nggak boleh marah, karena lebih prioritas orang tua dari istri. Nah, kalau istri, waktu dinikahi, udah jadi tanggung jawab suami. Jadi begitulah SOP-nya. Ya, bu? Jadi kalau suami ngasih rejeki ke orang tuanya, udah nggak apa-apa, karena orang tuanya yang melahirkan bukan istrinya ya kan Ya kan Pasti juga yang termasuk syukur gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah syukur kayak bapak-bapak ini sujud itu teh syukur Pak Orang yang jarang sujud lihat aja di kantor Pak beda auranya ya enggak riyet walaupun pakai make up Malah makin susah sujud karena susah ngelapnya. Ya. <laughs> sujud pak, uang yang paling gampang melipat gandakan rezeki, sedekah. Udah nggak usah babi, ibu pak, kalau ada sedekah mah keluarin aja. Setan pasti maunya yang sedikit aja, dua ribu. Asal tahu aja, wc umum tiga ribu pak. Dua ribu <laughs> nggak ke <akan> dipinjemin gayung, repot. <laughs> Pak udah labet Kalau udah main sedekah mah udah nggak usah banyak mikir, karena kalau mikir jadi pelit. Saya ingat yang di YouTube itu kan seratus ribuan dengan seribuan mikir. Mana nih? Hanya dia pilih yang seratus ribu yang dilipat dimasukin saku, <tuk> yang seribu masukin kotak info. Tepuk dari belakang kan kakek-kakek ngasih uang seratus ribu. Wih luar biasa sih kakek nggak kelihatan bonafit sedekahnya seratus ribu masukin aja ke kotak infak tepuk lagi hmm, itu jatuh dari saku buat tuanya mau kayak eh, gitu eh kalau lihat yang di rohingnya itu harus kita keluarkan. kita mah aman nyaman benar Jangan sampai kita gak keluar Itu balik ke kita Itu tersyukur pak Dan yang terakhir sabar Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri Sabar itu mengendalikan diri Makanya Surat Al-Asr Apa yang akhirnya? Tawa sawbil haq Tawa sawbi Karena semua masalah sumbernya tidak bisa menahan diri. Pak Ahok dianggap banyak prestasi-prestasi tapi tidak bisa menahan lidah, masuk penjara, benar? Banyak orang celaka bukan karena apa-apa, karena satu, enggak sabar, enggak bisa nahan diri. Yang berzina, yang korupsi, semuanya enggak bisa nahan diri. Harus jadi program, nahan lisan, nahan pandangan, nahan keinginan, dilatih si tubuh ini pak, itu si kalau udah jinak, enak pak, gak usah segala komentar, lihat ini komentar, itu komentar, tahan, aman. Berapa banyak orang yang digaplok gara-gara sepatah kata, benar? Udah di kantor, jaga pandangan, Jangan suka lihat yang bukan, yang tidak halal, ya. Handphone tuh hati-hati, sekali nulis segala kelihatan di sana. Yang pusing sendiri, ya. Makin bisa menahan, makin sabar. Ma sabar itu ada tiga. Sabar ketika taat ke Allah. Sabar ketika menjauhi maksiat sabar ketika menghadapi musibah ayo ke masjid, ini tes yang sabar ke masjid pak, dan kalau enggak sabar mah enggak mau ke masjid mau lihat lelaki islam lihat waktu jumatan penuh, itu lelaki islam mau tahu lelaki beriman lihat sholat subuh beda lagi yang islam dengan iman Ya, nah, makanya lebih sedikit buh Oh. Kalau punya suami usir jangan suka sholat di rumah karena lelaki yang sholatnya di rumah terus namanya lelaki salehah. Kesabaranlah yang membuat kita ke masjid. Beneran Pak, jogging kuat 5 km ke masjid 50 meter nunggu di gotong katanya. Oke. Okay? Awas kalau enggak ke masjid ya, salat Isya jamaah pahalanya separuh malam, dianggap salat terus-menerus. Salat Subuh jamaah sepanjang malam dianggap salat terus-menerus. Hanya kesabaranlah yang membuat kita bisa begitu. Senin Kamis hanya orang yang sabar, betul? Tidak sabar mau segala wah dimakan, uh, kolesterolnya. Uh, uh. Hei hei kesempurnaan 40 tahun ke atas gak sabar, selamat menderita Ayo ah, empat ilmu ini cari rujukannya Cari dalilnya, saya ini mah cuman memotivasi aja Dalilnya cari tentang ikhlas, taubat, syukur, sabar, dan agem Mujahadah, saya harus jadi orang ikhlas saya harus bisa tobat, saya harus jadi ahli syukur, saya harus jadi ahli sahabat. Saudara akan menikmati hidup ini, episode apapun. Allah akan mencintai saudara-saudara. <tuh> Mari kita bersedekah hadirin sambil baca Quran. ya Petugas silahkan niatkan untuk saudari rahimnya. al fatihah <tuh> Audhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Al maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kalau gitu gini aja, Bang. Nanti aja di pintu-pintu ya. Disiapkan sorban kalau yang mau simpan di ya. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatana nusuha wa taubatan qoblal maut Warahmatan rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, ya Allah. Ampuni sekelama apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah berikan kesempatan tobat sebelum ajal tiba. Roh mati ketika ajal kami datang, ya Allah. Ampuni sesudah kami wafat. Allahumma hawin alayna fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'alukah husnal khatimah wa na'udhubika min su'il khatimah Ya Allah berkahi jama'ah ini Ya Allah Karuniakan kepada kami hati yang selalu ikhlas dalam beramal Golongkan kami menjadi ahli syukur atas sekecil apapun nikmat darimu Golongkan kami menjadi ahli sabar ketika ujian harus kami hadapi Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Ya Allah tolong saudara kami di miagmar Ya Allah engkau maha melihat engkau maha menyaksikan teguhkan imannya Ya Allah limpahi dengan kesabaran jadikan yang wafat jadi syuhada jadikan yang terluka engkau angkat derajatnya. lindungi Ya Allah jangan biarkan kaum yang zalim berjaya Ya Allah hanya engkau penolong satu-satunya hasbun Allah Wa ni'mal wakil ni'mal Maula wa ni'mal nasyid. Berikan kesanggupan kami berbuat sesuatu ya arhamman al-himin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fila afirati hasratawakina azabanna. Subukana rabbika rabbil raisati amma yasifun. Wassalamun ala ala salinu alhamdulillah ya alhamdulillah. Hadirin. Karena ada kewajiban di kantor masing-masing. Mudah-mudahan berkah. Sekian mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh